Kemudian golongan yang ketiga Yaitu orang yang Allah berikan nikmat Berupa harta Yang begitu melimpah, Dan Allah tanyakan kepada dia Bukankah dulu telah aku berikan nikmat Berupa harta yang banyak Kepadamu, benar Ya Allah, aku telah menerima Nikmat tersebut dan aku jalankan Semua nikmat tersebut, aku berikan Dan kuinfakkan Semuanya di jalanmu Dan Allah bantah lagi Kamu berdusta. Kamu sudah. Kamu lakukan itu semua, menginfakkan hartamu bukan karena mengharapkan apa yang ada di sisiku akan tetapi semua itu engkau lakukan supaya engkau disebut orang yang dermawan, supaya engkau disebut orang yang pemurah dan engkau sudah mendapatkan itu semua di dunia. Maka orang tersebut juga sama dia diseret ke dalam api neraka. Dengan cara wajahnya menghadap ke bawah Kurang lebih begitulah redaksi Hadis dari Imam Muslim Tentang tiga orang yang pertama kali dihisap Pada hari kiamat Kalau kita lihat kembali Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim ini Ketiga amalan tersebut adalah salah satu dari sekian banyak amalan-amalan yang nilainya sangat utama jihad di agama Allah jihad dalam rangka membela Islam itu adalah termasuk amalan-amalan yang nilainya sangat besar, merupakan puncak dari agama kita dan Allah katakan barang siapa yang mati syahid ya, balasan baginya adalah surga kemudian orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu al-gama, itu merupakan suatu hal yang nilainya sangat besar, yang ditunjukkan dari hadis Nabi S.A.W. من يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ Barang siapa yang Allah kehendaki, ia meja, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan jadikan ia paham dalam agama ini. Kebaikan itu nilainya sangat besar, dan Allah jadikan seorang paham dalam agamanya Itu tanda Allah Menginginkan kebaikan bagi orang tersebut Kemudian Berinfak Itu nilainya sangat besar juga Berinfak apalagi infaknya Dijalan Allah Subhanahu SWT Bahkan infak adalah salah satu Amalan yang Diangan-angankan oleh orang-orang yang Sakratul maut Orang-orang yang akan meninggal dunia Dia berangan-angan supaya Allah tunda rajalnya Agar dia bisa melakukan amal soleh Dan salah satu amal soleh yang Ia harapkan bisa ia lakukan Adalah berinfak Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun Yang bunyinya Ada yang bisa bantu saya? Kalau dimulai dari tengah agak sulit ya ayyuhallazi naamanu natulhiku amwalakum wa auladukum an zikrillah wamay fa'al wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayya tiya ahadakumul maut fa yaqula akhartani ila ajalin qorifan asaddaq wa akum minash sholihin sampai tatkala ia telah datang ajalnya ya, Dia berangan-angan wahai ya Allah tundalah ajalku Nisa aku akan bersedekah Bersedekah Dan aku akan menjadi orang yang Yang baik Orang yang soleh Nah itulah salah satu Angan-angan yang diharapkan Oleh orang-orang yang sakratul maut Supaya ditunda ajalnya Supaya ia bisa beramal Tersebut dan tentu saja Amalan yang diharapkan itu pasti amalan yang besar Amalan nilainya besar Tiga amal tersebut jihad, Mempelajari ilmu al-gama Berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya amalan yang bernilai besar Tatkala Diselewengkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan menerimanya. Allah tidak akan Memberikan ganjaran yang ada di sisinya berupa surganya kepada orang-orang yang melakukan amal-amal solih yang diniatkan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala meskipun amal tersebut adalah amal yang nilainya sangat besar dalam agama Islam semoga Allah melindungi kita dari salah satu tiga golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Muslim Untuk itulah kita diperintahkan Supaya kita mengikhlaskan amalan kita Semuanya Baik yang kecil sampai yang besar Adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bukan untuk siapapun Bukan untuk apapun Tetapi yang kita harapkan adalah Allah Dan semua ganjaran. Balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beribadah hanya kepadanya, beramal hanya kepada Allah subhanahuwataala, berupa pahala yang besar dan surganya yang begitu penuh dengan kenikmatan. Wa ma umiru ilal iaqbudulaha muklisina lahudin dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk mengikhlaskan seluruh amalannya, ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan begitulah kita juga diperintahkan seperti itu oleh karenanya para ulama menjelaskan kepada kita membantu kita bagaimana kita senantiasa memperhatikan hati kita, niat kita Agar beramal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan pernah sekali kali kita merasa yakin amalan kita telah ikhlas Karena para ulama menyebutkan Barang siapa yang merasa dia telah yakin melakukan suatu amalan karena ikhlas Berarti dia harus mempelajari lagi hatinya Karena sesungguhnya ia belum ikhlas Karena tidak ada yang bisa memastikan kita sudah melakukan ibadah, kita sudah melakukan suatu amalan ikhlas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melainkan hanya Allah semata, melainkan hanya Allah semata, dan itu hanya kita bisa kita ketahui. Tatkala kita telah dihisab di akhirat kelak, Allah terima amalan kita, amal sholat kita, tandanya amalan tersebut ikhlas. Karena kalau ada saja unsur ketidakikhlasan. Bukan karena Allah kita melakukan suatu amalan Pasti Allah tidak akan menerima amalan tersebut Oleh karenanya kita tidak boleh merasa yakin Bahwasannya kita telah melakukan suatu amalan Dengan ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita tidak pernah mengetahui Apakah kita telah benar-benar ikhlas Melakukan aman. amalan tersebut Di antara Kiat-kiat supaya kita Bisa Mempersiapkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dalam keadaan ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata. Yaitu yang pertama adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena ikhlas itu letaknya di mana? Di dalam, di dalam hati. Dan kondisi hati kita. hanya kita yang mengetahui dan Allah yang akan membolak-balikkan hati kita. Oleh karenanya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita membantu kita untuk senantiasa ikhlas dalam setiap amalan kita. Adapun doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita Bisa ikhlas dalam setiap amalan Macam-macam Bisa dibuat dengan radikasi kita sendiri Misalnya Allahumma inni as'aluka Ikhlasan Fi Kulli qawlin wa amalin Misalnya Ya Allah aku mengharapkan kepadamu Keikhlasan Dalam setiap perkataan Dan amalanku atau doa yang misalnya dipancatkan oleh Umar bin Khattab yaitu Allahumma ja'al amali kullaha salihan. ya Allah jadikanlah semua amalku semuanya baik wa ja'alhu liwajhika dan jadikanlah amal-amalku tersebut semuanya liwajhika untuk mengharapkan wajahmu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala wala ta li ahadin fihi syai'a dan jangan jadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Artinya jangan jadikan amalku ini. Maksudnya adalah untuk mengharapkan apa yang ada pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa-doa yang lain atau kita bisa bikin redaksi dengan bahasa Indonesia tidak masalah. Dan doa itu penting karena doa adalah senjata umat Islam. Karena kalau Allah berkendak ya, Akan menjadikan kita ikhlas Dalam amalan kita mudah Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Inna hu'ala kulli sya'in qadir Allah maha kuasa atas segala sesuatu Allah maha kuasa atas Segala sesuatu Kemudian Kian berikutnya kaum muslimin rahimunan wa rahimahkumullah kita senantiasa Menyembunyikan Amalan kita Tatkala kita ingin mengerjakan suatu amalan, misalnya amalan yang sunnah, bagaimana kita bisa melakukan itu semua dalam kondisi kita tertutup. Tidak ada yang mengetahui kita melakukan amalan tersebut, melainkan hanya kita dan Allah SWT. Bahkan diceritakan para ulama terdahulu, mereka sholat malam dan mereka menangis di waktu-waktu malamnya, Bahkan istri mereka pun tidak tahu Kalau mereka surat malam dan menangis Bermenajar pada Allah subhanahu wa ta'ala Istrinya sendiri Istrinya sendiri tidak tahu Padahal dalam agama kita telah dijelaskan Bahwasannya Seseorang itu Akan diketahui ya, Seluk beluknya dari luar sampai dalam Dari hal yang kecil sampai yang besar Itu yang mengetahui itu semua adalah istrinya Nah ulama-ulama terdahulu Berusaha Menyembunyikan amalnya dari siapapun termasuk istrinya Termasuk istrinya Dan itu Akan membantu seseorang Untuk mengikhlaskan Setiap amalannya Karena dengan itu Allah akan mengetahui Ada kejujuran dalam dirinya Buktinya apa? Buktinya setelah tidak ada orang lain yang menghilang Tidak ada orang lain yang melihat dia beramal Dia tetap senantiasa Berusaha mengerjakan amal-amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan menjadi sarana Allah menjadikan setiap amalan yang kita kerjakan adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk contohnya adalah tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Di antara tujuh golongan tersebut salah satunya adalah rojulun tesoddaqo Rajulun tasoddaku akhfa Hatta la ta'lamu Shimaluhu Ma tunfiqu yaminu Yaitu seorang laki-laki yang Berinfak, bersedekah secara Sembunyi-sembunyi, sampai-sampai Tangan kirinya Tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan Kanannya, artinya Dia berusaha mengamalkan Sedekah tersebut Secara sembunyi-sembunyi, tanpa Ada satupun yang mengetahui bahwasannya Ia melakukan infak tersebut atau sedekah tersebut. Oleh karenanya kita dimotivasi oleh para ulama salah satunya adalah Bishr Ibn Harith. Ia berkata, sembunyikanlah kebaikan sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Menyembunyikan keburukan, ya kita sama-sama tahu itu sangat mudah bagi setiap orang. Kenapa? Karena itu adalah tabian manusia Yang namanya manusia Pasti tidak mau kejelekannya dilihat oleh orang lain Dan pasti dia akan menyembunyikannya Akan tapi yang namanya kebaikan Begitu sulit Kita untuk menyembunyikannya Banyak sekali godaan Yang menggoda kita Supaya kita menampakkan kebaikan itu Kepada orang lain Makanya ula, e, ulama tersebut ya, Bishir ibn Haris Ini rahimahullah Memotivasi kita kita agar berusaha senantiasa menyembunyikan Kebaikan-kebaikan kita Sebagaimana kita Menyembunyikan keburukan kita Kita tidak ingin keburukan kita Dilihat oleh banyak orang Maka lakukan itu juga lah Untuk kebaikan-kebaikan kita Untuk semua amal-amal soleh kita Dan kemudian dia melanjutkan perkataannya Solat nafilah yang dikerjakan pada malam hari Lebih utama Daripada solat sunnah pada siang hari Demikian pula beristighfar Di waktu sahur daripada waktu selainnya Dikarenakan Pada saat itu merupakan waktu Yang lebih mendukung untuk menyembunyikan dan mengikhlaskan amal Karena sama-sama kita ketahui Malam hari di rumah Tidak ada yang melihat kita melakukan Solat malam, tidak ada yang melihat kita Beristighfar di waktu menjelang sahur Dan itu hanya Yang mengetahui adalah kita dan Allah Subhatah Kemudian Kian berikutnya adalah Melihat Amal orang soleh yang berada di atas kita Dan kita tidak boleh Melihat Amal soleh orang yang Sezaman dengan kita Melihat amal soleh teman kita Jangan Motivasinya kurang Motivasinya menjadi Rendah kalau kita mau melihat Amal-amal soleh, lihatlah amal soleh orang terdahulu Para sahaban ya. Yang mana mereka Senantiasa berusaha Melakukan semua apa yang Nabi lakukan Bahkan Ibnu Umar Pernah meminta Kepada Nabi Alaihi Wasallam Supaya dia diizinkan untuk Berpuasa terus menerus Ya sampai Nabi memberikan kelonggaran ya kalau mau maksimal ya puasa Daud karena beliau ingin beramal beramal soleh sebanyak-banyaknya dan mereka itulah sebagai teladan kita ulaika allazi nahadahunullah fabihudahum muqtadi mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah petunjuk mereka. Ikutilah jejak mereka. Kita baca biografi para sahabat, para sahabiyah dan juga para ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Begitu besar. Terutama dalam momen-momen tertentu, misalnya bulan puasa, bagaimana Imam Syafi'i itu bisa mengkhatamkan Al-Quran ya, dalam bulan Ramadan itu 60 kali Artinya sehari 2 kali katab Itu semangat mereka ya. Bahkan para sahabat ketika melakukan sholat tarawih Mereka sholat sampai menjelang waktu sahur ya. Bahkan mereka sudah terburu buru pulang untuk segera sahur Karena sebentar lagi akan masuk waktu fajar, waktu sholat subuh Dan tidak ada di zaman kita seperti ini oleh karenanya ya, kita ingin membangun motivasi kita beramal soleh adalah dengan melihat melihat amal soleh orang-orang yang terdahulu para sahabat tabiut tabiin tabiin dan ulama-ulama yang lainnya supaya terbangun motivasi yang tinggi dalam diri kita kemudian yaqwaanir Rahimani warohimah kumuloh yang keempat adalah jangan pernah merasa puas dengan amalan kita Karena Ketika seseorang sudah merasa Puas dengan amalannya Dia akan menganggap amalnya tersebut Remeh Dan dia akan Tidak mau lagi Melakukan kebaikan atau amal soleh yang lainnya Karena dia sudah merasa cukup Dengan suatu ibadahnya Kita boleh merasa cukup Dengan urusan dunia kan tapi jangan pernah merasa cukup untuk urusan akhirat kita dimotivasi untuk melihat orang-orang terdahulu, orang-orang yang lebih tinggi e, semangat ibadahnya dibanding kita akan tapi dalam urusan dunia kita disuruh oleh Nabi kita untuk melihat orang-orang yang ada kondisinya di bawah kita maka dalam urusan agama, urusan akhirat, urusan ibadah kita jangan pernah merasa cukup Karena merasa cukup itu akan menganggap remeh suatu amalan, dan tak kala ia menganggap remeh suatu amalan, suatu amal soleh itu akan membuat niatnya menjadi rusak. Bisa saja ia karena menganggap hal suatu suatu ibadah itu remeh, ia melakukannya bukan karena Allah, ia tidak memperhatikan niatnya ketika ia hendak hendak melakukan amalan tersebut. Nah. Sa'id bin Jubair pernah berkata Seseorang itu bisa masuk surga Berkat dosanya Dan dia bisa masuk neraka Karena kebaikannya Sehingga dia ditanya Maksud perkataannya itu gimana? Kok bisa? Hal itu terjadi Maka beliau menjawab Karena orang yang mengerjakan kemaksiatan tadi Orang yang mengerjakan dosa tadi Ia meskipun telah melakukan maksiat Namun ia Merasa takut akan sisa Allah Atas dosa yang pernah ia lakukan karena rasa takutnya itu Ia kemudian bertobat Sehingga takkanlah ia bertemu dengan Allah Allah mengampuninya Dan orang yang melakukan Kebaikan sementara satunya lagi itu Orang yang mengerjakan kebaikan Ia merasa Bangga dengan amalnya Ia merasa puas dengan amalannya Sehingga ia Muncul rasa ujub Dalam hatinya Akhirnya ia bertemu Allah, Allah murka dan Allah masukkan ke dalam nerakanya. Kemudian kiat yang kelima kita harus nantiasam merasa khawatir bahwasannya amal kita tidak diterima. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi di awal bahwasannya kita tidak pernah mengetahui secara pasti apakah amal kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah menyifati orang-orang yang ikhlas itu dalam ayat surat Al muminun ayat 60. Walladina yu tu na wa kulubu hum annahum ilaa Robbihi mrojiun dan orang-orang yang memberikan apa yang telah Allah berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahawa sungguhnya mereka akan kembali pada Tuhan mereka. Mereka senantiasa takut dan khawatir. Bahwasannya, amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Dan Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang surat Al-Muminun ayat 60 ini. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang melakukan maksiatan, mencuri misalnya, bersina, minum khomer, dan kemaksiatan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, bukan wahai Aisyah, tetapi yang dimaksud dalam surat Al-mu'minin ayat 60 ini adalah orang-orang yang menunaikan ibadah-ibadah baik itu solat, puasa, sedekah dan mereka berasa khawatir apabila amal tersebut tidak diterima Allah subhanahu wataala dan apabila dalam diri kita kita tumbuhkan kekhawatiran amal kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wataala itu akan menumbuhkan dalam diri kita kesungguhan Untuk senantiasa Memperbaiki niat kita Sebelum beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan membantu kita Mengikhlaskan Ibadah-ibadah kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kiat berikutnya adalah Jangan pernah terpengaruh Dengan perkataan manusia atas apa Yang telah kita kerjakan Mau manusia tersebut memuji Amalan kita Mau manusia tersebut Mencelah amalan kita, niscaya itu tidak akan mengurangi nilai pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu Wataala. Karena yang memiliki ganjaran dan pahala yang kita harapkan ada Allah adalah Allah Subhanahu Wataala. Bukan orang-orang, bukan manusia-manusia yang memuji atau berkomentar tentang amalan kita. Kalau itu yang kita jadikan sebagai tujuan, maka hanya kelelitihan yang akan kita dapatkan karena kata Imam Syafi'i bi donasi goyatun la kalau seandainya keridhaan manusia yang kita cari manusia, ini saya tidak akan bisa kita dapatkan karena manusia itu punya keinginan masing-masing punya pandangan masing-masing maunya begini maunya begitu antara satu yang dengan yang lainnya berbeda dipenuhi yang ini tidak terpenuhi yang lain dipenuhi yang itu tidak terpenuhi yang ini makanya yang senantiasa kita harapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam amalan kita Kemudian yang ketujuh Kita kembali menyadari Bahwasannya yang memiliki surga dan neraka Bukanlah manusia Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya kalau mencari Ganjaran dari manusia Misalnya tidak akan Dilapatkan dan belum pasti kita mendapatkan pujian atau sanjungan dari manusia. Akan tetapi tatkala kita senantiasa ikhlas niatnya -niat karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima niat pahalanya begitu besar, ganjarannya begitu besar. Dan disayai kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat saja'al lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya Orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak Allah yang maha pemurah Akan menanamkan dalam hati mereka Dalam hati manusia Rasa kasih dan sayang Sehingga yang pertama kali kita cari Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita harapkan adalah Ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga nanti Allah yang akan Membuat manusia itu Menyayangi kita Menyanjung kita akan tapi kalau tujuannya adalah manusia mencari keriduan manusia, niscaya Allah Allah akan murka kepadanya dan Allah akan buat manusia murka kepadanya. Kemudian kiat yang kedelapan <tuh> adalah kita senantiasa mengingat menyadari bahwasannya dikubur kelak kita sendirian, dikuburan kita sendirian. Maka tidak ada yang menemani kita melainkan hanya amalan kita tatkala amalan kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala maka itu tidak bisa dijadikan amalan itu tidak bisa menjadi teman bagi kita di alam kubur kita makanya senantiasa kita didebarengi itu dibarengi juga itu semua dengan kita mengingat kematian ya. karena dengan itu kita akan mempersiapkan sebaik mungkin bagaimana diri kita Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Dikutip dari Khutuad ila sa'adah Karya Syekh Dr. Abdul Musim Al Qasim Beliau adalah Salah satu imam dan khutib Masjid Nabawi Sekaligus hakim Di pengadilan umum Madinah Dan Banyak Cat cat yang lain yang bisa kita tambahkan dari apa yang e, telah kita bahas pada sore hari ini yang telah ditulis oleh para ulama ulama yang lainnya dan kita senantiasa sekali lagi ya perhatikan amalan amalan kita bagaimana niat niat kita meskipun niat itu sifatnya abstrak letaknya di hati akan tapi itu adalah amalan yang sebenarnya sulit. Kita harus nantiasa menata hati kita sebelum kita melakukan suatu amalan. Yakinkan dalam diri kita, sadarkan kembali tujuh hal atau kurang lebih delapan hal ini supaya kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala melakukan suatu amalan. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjadikan semua amalan kita. Semua amal soleh kita Baik dalam bentuk perkataan Baik dalam bentuk amalan gerak anggota, anggota badan kita Atau amalan yang lainnya Agar senantiasa Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima setiap amal soleh Yang kita lakukan Dan Allah Kulungkan kita Kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungannya di hari kiamat Kelang. Dan semoga Allah memasukkan ke dalam surganya. Ya ini surganya yang paling tinggi. Surga Firdaus. Allahumma inna nas'alu kal Firdausa a'alal jannah. Dan Allah jadikan kita bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wa Wasallam. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.